Mitra Bisnis, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menghimbau para pengusaha untuk menghormati Hari Buruh dan memberi kebebasan pada buruh yang akan memperingati Hari Buruh satu Mei nanti. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha bisa menyiapkan diri dan mengatur segala sesuatunya supaya tidak mengganggu proses produksi. Menakertrans juga sedang melakukan proses agar Hari Buru h bisa menjadi bagian dari Hari Besar Nasional. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan anggota DPR yang juga mantan Menteri Tenaga Kerja, Bomer Pasaribu. Pak Bomer, bagaimana komentar Anda? Ya memang kalau ada h i m b a u a n dari Menteri Tenaga Kerja kepada masing-masing perusahaan, apabila ada keinginan dari kaum burunya untuk memperingati dan merayakan, ya tentu itu sah-sah saja. タティアダバイトゥナー、アダバイトゥナー、ウントゥクリバーン、シュバーコンセンシュス、バイディリンコンアン、カウンブルー、カウンポングサハ、マポン、カラーン、ポムレンタ、イアン、ラジム、イスブツバゲ、カラーン、トリ Perihatan atau perayaan buruh nasional Jadi kita anggap sekarang ini Bagian dari proses kebebasan Berekspresi dari kalangan dunia pekerja kita Dan saya menyambut Perlunya sebuah konsensus nasional Untuk memiliki hari resmi Untuk merayakan dan m e n g g e l o r a k a n perjuangan Kaum buruh di Indonesia Kenapa sepertinya antara buruh dan pengusaha Selalu diposisikan seperti berhadapan-hadapan Ya ada semacam kecurigaan yang tak pernah selesai gitu な、いとらしぶとにゃ、ぐなにゃ、とさ、や、ど、う、む、ん、trip, な、ぐ、か、ぎゃ、も、ば、ん、し、のわ、レンバ、が、konsultasy、レンバ、が、dialogue social、あんたら、うん、しゅ、トリパーティップ、や、いと、あ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、ぺ、 Jadi untuk menghindari adanya peluang untuk menjadi bersifat a n t a g o n i s t i k itulah saya bilang ini harus kembali kepada semangat konvensi i l o Tentang apa itu Pak? Konvensi i l o itu adalah semangat dialog sosial. Nah ini memang saya lihat ini masih bersifat semacam tanda k u t i p transisi Untuk kita mengarah, untuk memiliki sebuah hari, satu hari yang dirayakan bersama sebagai hari buruh atau hari pekerja, atau apapun namanya, secara nasional, antar lain, a l t e r n a t i f n y a satu Mei. Jadi, kalau Anda lihat, misalnya, kalau t i d a k usahlah jauh-jauh di Singapura aja, di peringati bersama itu gitu loh.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 Angkatan bersenjatanya ikut di dalam parade untuk memperingati hari b u r u h itu gitu. Kita ambillah hikmahnya, jangan mengarah kepada antahonistik. Demikian b o m e r Pasar Ibu dan saya Rizal Andika.